Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun anda berada dan ibu-ibu juga bapak-bapak yang hadir di studio Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A'a Bersama Polisi. Segar di mulut, nyaman di perut Pemirsa, buat anda yang ingin bertanya atau curhat langsung ke Mamah Dedeh pagi hari ini anda bisa menghubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek bisa menghubungi 02156976809. Dan yang ingin curhat melalui Skype silakan lihat saja ini kami di Mamah Apa kabar, ibu-ibu? Assalamualaikum. -ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga sehat di rumah. Anak-anak sehat? Ya. Suaminya sehat? Ya. Kalau suami pengen nikah lagi boleh gak? Iya, <laughs> iya, iya, iya, iya. Saya lihat di sini banyak yang bolehin. Ya ya kalau ditanya, kalau suami izin pengen nikah lagi hampir rata-rata. Ya ibu-ibu jawabnya pasti gak boleh. Nah, tapi yang menjadi dasarnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan suami itu ingin menikah lagi? Apakah karena pelayanan ibu-ibu kurang? Atau emang suaminya yang ganjen Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut Kita akan ikuti tausia mama untuk tema kita Suamiku berniat nikah lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, zikrihi alkulub inna kulub, babi fadlihi tubbarul dhulub. Ashadu an la ilaha illallah al-khalikul ma'bud. Wa ashadu anna muhammad rasulullah saripul ma'ud. Pasolawatullahi wasalamuhu ala sayyidina muhammadin. Waala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'ripatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Swamiku, ingin menikah lagi. Bolehkah seorang laki-laki yang sudah punya istri, punya keinginan menikah lagi? Jawabannya, Wee! boleh. Semangat banget je Mas. Siapa yang paling je Agus. kunt zeggen dat Zipan Mato ma tobalakum minan nisa'i masna wa waruba. Ini hanya pemberitahuan, bukan perintah. Nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua orang, tiga orang, atau empat orang. Baru koma. Pain hittum alla ta'adilu, paham hidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup satu. Bolehkah laki-laki menikah 2, 3, 4? Boleh. Syaratnya wajib terpenuhi. Adil. Adil papan. Adil pangan. Adil waktu. Adil kasih sayang. Namun ini berat, kata Allah. Papan, rumah. Pangan, makanan, pakaian, minuman. Kebutuhan, kesehatan, pendidikan. Waktu harus berlaku adil. Kalau kasih sayang hanya Allah yang bisa memberikan kasih sayang. Manusia tidak bisa. Tapi Rasul menyatakan jangan kalian terlalu cenderung kepada yang kalian cintai. Yang lain akan tersinggung. Sekarang ada seseorang yang bercerita. Dia menjadi istri yang kedua. Ketika dia dilamar oleh seorang laki-laki. Yang sudah punya anak istri, dia berpikir panjang bolak-balik, bolak-balik. Ternyata, udah istiharoh bolak-balik, seolah-olah memang itu jodoh dia. Kebetulan si laki-laki yang sudah punya anak istri tadi, orangnya baik, bijaksana, orang kaya, orang yang bertanggung jawab. Eh ternyata, istrinya yang pertama pun mengizinkan. Bahkan orang ini dibawa oleh calon suaminya tadi ke keisian yang pertama diperkenalkan. Ternyata diterima dengan kedua tangan terbuka. Pendek cerita, nikahlah perempuan yang bercerita ini dengan suaminya yang sudah punya naksi. Jadilah dia isi yang kedua. Sekian tahun kemudian suaminya bilang, aku punya niat akan menikah lagi. Berat dia bilang, terasa. Seolah-olah ada kehilangan dalam dadanya. Dia berpikir, apa yang hilang dalam diri saya? Kalau suami saya menikah dengan perempuan yang ketiga. Bukankah pernikahan tetap jalan? Bukankah suami tetap ada di samping saya? Bukankah kebutuhan saya ter terpenuhi karena suami saya orang yang berada? Dia mikir. lama. Ternyata dia bilang, kenapa harus merasa kehilangan? Yang kehilangan itu kalau saya berpisah dengan suami saya. Bercerai, itu kehilangan. Dia banyak ibadah. Banyak mentadaburkan Al-Quran. Banyak zikir, banyak sholat malam. Rupanya perempuan tadi diberikan hidayah oleh Allah. Bagaimana saya pengen masuk surga. Sementara Allah berfirman. Am hasibtum antadukulul jannata. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sementara Allah tidak tahu kamu itu orang yang berjihad dan Allah belum tahu bagaimana kesabaran kalian. Artinya dengan jihad dan kesabaran ini syarat masuk surga. Dia berpikir artinya saya harus sabar. Saya tidak kehilangan kok. Suami saya tidak menceraikan saya. Suami saya tidak meninggalkan saya. Dia tetap rumah buat saya, kendaraan buat saya. Naapakah lahir maupun batin diberikan. Buat saya tidak ada yang hilang. Kesadaran timbul. Dia melawan godaan setan yang datang dalam dada. Dia lawan pikiran-pikiran negatif tadi. Dia camkan di benaknya. Bahwa saya tidak akan kehilangan. Walaupun suami saya menikah lagi. Sebagai manusia normal. Dia merasa sedih. Dari is de sama saya. Sekarang sekian tahun menikah dengan saya, kok suami saya menjadi perempuan lain. Dia merasa sedih. kans dia banyak ibadah. Rupanya Allah berikan pencerahan kepada pemikiran dia. Dia berpikir begini: Kenapa saya merasa sedih? Bukankah yang namanya pernikahan Dengan pernikahan manusia mendapatkan sakinah, mawadah, warohmah, ketenangan, ketenteraman, perasaan kasih dan sayang. Dia terus bermunajat, bermohon kepada Allah, makin banyak berzikir, makin banyak beribadah. Ternyata Allah berikan penerangan dalam benaknya. Karena jumlah laki-laki dan perempuan saat ini satu berbanding delapan. Menjelang kiamat 1 berbanding 50. Terbuka hatinya. Perempuan yang lain akan sama dengan saya. Merasakan bagaimana nikmatnya punya suami. Saya pun harus berbagi dengan mereka. Allah berikan hidayah kepada perempuan tadi. Akhirnya dia bilang. Bukankah hadis Nabi mengatakan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbaliyahima yuhibbulin nafsi? Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga mencintai orang lain sehingga mencintai dirinya. Dia berpikir egois amat. Kalau saya, hanya saya yang bisa punya suami. Sementara perempuan lain di sana pun ada yang pengen punya suami. Karena dia tahu persis suaminya orang kaya. Walaupun isinya tiga, empat tidak akan habis dibagi kepada istrinya. Dan dia tahu suaminya bijaksana dan tanggung jawab. Maka... Lama-kelamaan dia merelakannya. Namun, Dia bilang amat suaminya. Salon istrinya minta diperkenalkan. Akhirnya, Perempuan yang akan dikait suaminya Dibawa, dipertemukan Dengan istri yang pertama, Karna yang kedua. Karena suaminya memang Dia tetap baik Dengan isinya semuanya. Membagi waktu dengan adil. Napakah juga kasih sayang. Istrinya merasa Terlindungi. Dia memang mampu segala-galanya itulah yang diperintahkan oleh Allah bagi yang berbuat adil. Akhirnya menikah dengan perempuan yang ketiga, ternyata Allah berikan karunia hati yang lapang. Kepada istri yang pertama dan istri yang kedua, merekalah yang mencerikan barang-barang yang akan dibawa. Mereka yang ngatur harus di mana benda dan seterusnya. Masyaallah. Kenapa? Sekali lagi karena suaminya orang kaya Bijaksana. Berbuat adil. Tidak berat sebelah. Dan dia seorang laki-laki yang tanggung jawab. Layak. Makanya perempuan yang kedua tadi mengatakan. Alhamdulillah. Karena kudrot erodatir pada Allah. Sehingga rumah tangga kami. Walaupun suami saya. Isinya tiga tetap aman damai. Tentang sentosa. Titik. Kebalikannya. Maaf. Dalam tanda kutip. Jangan marah. Yang menyebalkan bagaimana. Bini Kompanin hmm. Mikir Baru pada senyum ibu-ibu ya. Tadi betel, Pengen ayah, ya. kawin lagi Satu aja rumah masih ngontrak Masa Allah Mikir pengen dua Salah Pikirkan dengan matang Makanya Allah itu Maha Agung ...agama islamah yang sempurna... ...yang diperbolehkan 2, 3, atau 4... ...kalau adil. Makanya saya katakan tadi... ...baru koma. Pahit hitum Allah ta'ilu, Pak Pak Kalau kalian tidak bisa berbuat adil... ...cukup satu aja. Kenapa nyari masalah? Satu urusin... ...tanggung jawab dengan baik... ...kecuali dalam tanda kutip lagi... ...kalau suami anda sebagai laki-laki... ...seperti suami yang saya ceritakan... ...tadi awal die pertama diurus, isi yang kedua diurus, isi yang ketiga diurus. Kenapa dia orang kaya raya, dia adil, dia bijaksana, dia bertanggung jawab. Itulah laki-laki yang boleh menikah dua, tiga, atau empat. Iya. Nah, kalau pada perjalanannya, mah Perjalanannya terus tiba-tiba si salah satu merasa tidak adil. Siapa? Si istrinya. Pusul sama suaminya. Saya merasa diperlakuan <tuk> tidak adil. Masalahnya ini, ini, ini ngomong suaminya mikir benar nggak tidak adil atau perasaan cemburu doang itu yang dipikirkan. Biar. Boleh jadi karena cemburu istrinya merasa tidak adil. Oke okay, deh. Oke okay banget. Ngeti maksudku. Iya. Ngerti banget. Okay. Kayaknya ibu-ibu menerimanya dengan. Iya iya iya. Oke, baik. Nanti saya berikan kesempatan ibu-ibu untuk bertanya, Anda yang di rumah juga boleh bertanya. Namun sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mamah dan A. Beraksi. Bersama. Bersama. Segar di mulut, nyaman di perut.